Mitra bisnis, aksi buruh yang salah satunya menuntut agar pemerintah daerah menaikkan besaran upah minimum berbuah manis bagi para buruh di beberapa provinsi. Tercatat, Pemda DKI telah memberikan persetujuan untuk menaikkan upah minimum menjadi 2,2 juta rupiah per bulan. Dan kondisi yang nyaris sama juga terjadi di beberapa daerah. Seperti apa pandangan Kwi Kian melihat kondisi ini? Segera kita berbincang dengan Kwi Kian Baik Pak Kwi, kenaikan UMP ditanggapi beragam oleh pelaku usaha, salah satunya dikhawatirkan beban bagi sektor usaha kecil menengah bertambah berat, sehingga ada wacana untuk mendispensasi sektor UKM. Apa pendapat Bapak? Ya susah, oleh karena kalau sama-sama buruhnya, upah minimum itu harus berlaku seragam, tidak bisa dikatakan bahwa upah minimum itu hanya berlaku untuk perusahaan besar, perusahaan menengah, segala macam, tidak bisa. Nah, dengan dengan penyesuaian itu oleh karena harga akan naik ya tuntutan guru itu memang memang wajar dan uh, dan uh, ya terpaksa harus menaikkan harga para majikan yang tidak dia cocok lagi ya menaikkan harga dipantulkan kepada konsumen di mana-mana seperti itu kan caranya. Jadi ukuran yang terpenting itu jumlah uh, gaji yang seperti itu Wajar atau tidak untuk tingkat hidup, untuk tingkat harga-harga yang ada? Nah, menurut visi Bapak, apakah wajar upah minimum di DKI naik menjadi 2,2 juta rupiah? Ya, wajar. Coba bayangkan, 2,2 juta sebulan itu kan sedikit sekali untuk warga dari sebuah negara yang sudah merdeka 65 tahun. itu. Kalau kita lihat objektifnya kan begitu. Terus kemudian majikannya sendiri dapatnya berapa? gitu? Gap kaya miskin di sini kan mencolok sampai luar biasa seperti itu. Tapi Pak Kuik ada yang berpendapat kenaikan upah ini tidak akan berdampak bagi pekerja kelas menengah lantaran sektor swasta maupun pemerintah belum ada yang menerapkan merit system secara baik. Iya, iya. Bulat balik seperti yang Anda katakan sendiri, merit system. Jadi eh, merit system itu kan sesuatu yang sekarang ini sudah objektif di negara-negara yang sudah maju. Yaitu uh, tanggung jawab dan pangkat dan segala macam itu berapa. Gajinya akan perbandingannya ada. Nah kalau yang menengah uh, itu tidak bisa dikait-kaitkan dengan yang bawah. Bawah naik dia mesti ikut naik tidak bisa begitu. Gajinya dia yang menengah yang tinggi-tinggi segala macam itu sudah wajar atau belum. Kalau belum ya ikut naik gitu. Demikian Kwi Kiangi, Benny Ramadi, PASFM.